Kalau kita lihat kan load truk kita kan nggak mungkin 40 ton mbak paling. 25-30 ton itu masa dilewatin segitu aja antur semua. Dan pengusaha karena kosnya menjadi tinggi, mereka akan cenderung memuati armadonya dengan tonase yang berlebihan karena mereka harus mendapatkan income ekstra gitu. Kalau nggak, juga nggak tutup. Ini sudah lingkaran setan memang. Menurut saya harus dimulai dengan perbaikan infrastruktur lebih dulu. Jadi masalahnya bukan karena banyak truk yang overload ya? Masalahnya biaya untuk... Pembangunan konstruksi jalan raya Pak Kalau bilang truk overload ya Pengusaha transport itu mau bawa berapa sih? 40 ton aja jarang Padahal kalau kita lihat di pertambangan Itu yang namanya road trip uh, head truck yang powernya 600-700 horsepower itu, bebannya itu 150 ton, Mbak. Mereka bisa jalannya oke, okay, karena waktu pembangunan konstruksinya memang dilakukan dengan benar. Nah kalau jalan kita dibebanin 40 ton, sudah jebol semua, itu menurut saya sangat memberi hati, kan, Pak kan, Mbak. Bagaimana dengan kerusakan yang selalu saja terjadi meski setiap tahun diperbaiki? Ini kerusakannya memang sudah terlalu mengganggu ya, karena kemarin saya sendiri coba jalan darat Jawa itu di setiap titik perbaikan jalan minimum 2 jam untuk kita mesti tunggu. jalan giliran itu ya. Otomatis kalau di beberapa titik terjadi hal seperti itu, perjalanannya kan menjadi lebih lama Pak, lebih panjang. Satu dari energi dari BPM menjadi lebih hambur lalu masalahnya yang kedua, mereka biasanya karena lelah nunggu antrean, waktu lolos itu kenceng-kenceng gitu Pak jalannya. Sehingga siku kecelakaan di jalan juga akhir-akhir ini jadi semakin tinggi nih. Ya ini kita harapkan juga pemerintah Tepat mengatasi ini karena masalahnya terlalu banyak dan sebentar lagi kita akan menghadapi musim lebaran ya, di mana arus kedaraan akan meningkat luar biasa tinggi ini Pak. Demikian Bambang Tioso dan saya Rizal Andika.